Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan prabuatan yang ajaib akan kunyanikan. nyanyikan. Kekuatan perbuatan perbuatanmu dashat, yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu mu hendak ku ceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu mu akan kan mereka. Dan tentang keadilanmu, mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaan-Mu Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan is penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. en sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada en Engkau yang membuka kruis is, en dat het is, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk Memuji namanya yang kudus Untuk seterusnya dan selamanya